Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Assalamualaikum sederhana, berita pagi edisi hari ini, Selasa 31 Juli 2018, dibacakan ilham Tongkang batu bara, kecelakaan di Longa, biota laut ikut mati Presiden Jokowi akan resmikan pembangunan jalan Tol Aceh Hureyrah atlet Hapkido asal Aceh, sumbang 2 emas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 Cederalun sebuah kapal tongkang TB Marina pengangkut batu bara terdampar hingga akhirnya patah di pantai Lampu U kecamatan Longa, Aceh Besar. Kondisi ini bahkan mengakibatkan batu bara tumpah ke laut dan berserakan di bibir pantai. Pantauan di lapangan beberapa biota laut tampak mati diduga akibat kejadian ini. Sementara kondisi kapal tongkang sudah patah menjadi dua bagian dan tersangkut di karang yang berada di sekitar 100 meter dari bibir pantai. Ingga sore kemarin tampak belum ada upaya dari pihak terkait untuk penanganan kapal maupun membersihkan kapal batu bara dari bibir pantai. Sementara jumlah batu bara yang tumpah ke laut dilaporkan mencapai 7000 ton. Warga Lampung yang juga anggota penyelamatan pantai Khairuddin mengatakan kapal tongkang yang ditarik oleh takbot itu datang dari Bengkulu untuk mengantar batu bara ke pabrik semen PT Lafar Semen Indonesia di Lunga. Gelombang tinggi dan angin kencang diduga menjadi penyebab utamanya. Sudah lalun, sementara itu Communication and Event Specialist PT LCI Farabi Azwani mengatakan peristiwa tumpahnya batu bara dari tongkang merupakan kejadian di luar dugaan pihak perusahaan. Kondisi murni akibat kondisi cuaca buruk. Namun pihak perusahaan disebut Farabi akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Farabi menyebut bahwa saat ini penyelidikan resmi sedang berlangsung dan pemilik tongkang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap insiden ini. Namun pihak LCI disebutkan akan memastikan semua tindakan antisipasi segera dilakukan. Farabi menambahkan PT. Lafad Semen Indonesia akan terus berupaya untuk memastikan keselamatan dan operasional, termasuk keselamatan karyawannya, masyarakat sekitar, maupun para kontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasi bisnisnya. Sederalun, pelayaran dari pelabuhan Uleliu Banda Aceh menuju pelabuhan Balohan Sabang kembali tertunda sejak siang kemarin. Kondisi ini menyusulnya cuaca buruk yang melanda perairan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Aceh sebelumnya juga mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan gelombang laut. Tinggi gelombang laut menurut data BMKG mencapai 4 meter lebih untuk perairan Ulele Sabang. Peringatan ini kemudian menjadi pertimbangan utama pihak pelayaran untuk tidak memaksakan. Kepala UPTD Pelabuhan Ulele Rusmansyah mengatakan cuaca mulai memburuk sejak Senin siang diperkuat dengan adanya warning BMKG terkait gelombang tinggi. Akibat penundaan itu puluhan truk masih tertahan di pelabuhan Ulele, sementara penumpang masih bisa terangkut dengan kapal yang ada. Sideralun Jalan Tol Aceh Ruas Sigli, Banda Aceh, yang dijadwalkan pemancangan tiang pertama dilakukan pada 5 Agustus 2018 oleh Presiden Jokowi, akan memiliki 6 pintu masuk. Dari total itu, lima pintu masuk akan berada di wilayah Aceh Besar dan satu pintu di wilayah Pidi. Informasi tentang Jalan Tol Aceh Ruas Sigli Banda Aceh dilaporkan Kasatker PPK1 Pengadaan Tanah Jalan Tol Aceh, Alvi, kepada Wakil Ketua 1 DPR Aceh Suleiman Abda saat meninjau lokasi persiapan di Desa Tepinbate, Blang Bintang, Aceh Besar kemarin. Menurut Alfir was Tol sigli Banda Aceh akan berada di Kuta Baru Belang Bintang Indrapuri Kota Janto Lembah Selawah dan satu di wilayah PDdi yaitu di Padang Tiji sementara terkait masalah pembayaran tanah masyarakat di 74 desa dalam 10 Kecamatan anggarannya sudah diusulkan Kementerian terkait kepada Menteri Keuangan sebesar rp 350 miliar Anda sedang mendengarkan berita utama serambi Fm scheduleron Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh diklaim terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan sektor pariwisata ikut menyumbang 10,87 triliun rupiah terhadap perekonomian Aceh. Data itu disampaikan Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zenal Arifin Lubis. Menurutnya pada tahun 2017 tercatat 78.000 turis mancanegara mengunjungi Aceh. Wisatawan Malaysia mendominasi disusul oleh Cina dan Amerika Serikat. Secara global, Cina merupakan penyumbang wisatawan terbesar di dunia. Saudara Lund, 9 orang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas antara minibus Toyota Avanza BL1798PH kontra angkutan umum L300 BL1426PB Minggu malam. Kecelakaan terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Capeng Baru, Kecamatan Selimum, Aceh Besar. Dari 9 korban luka, Tiga diantaranya mengalami luka berat, sementara enam lainnya luka ringan. Kasat lantas Polres Aceh Besar AKP FIFA Febrian Nasari mengatakan, korban luka berat adalah pengemudi L300 dan seorang penumpang lainnya. Sementara itu lainnya merupakan penumpang mobil Avanza. Menurut AKP FIFA, sopir L300 bahkan sempat terjepit sebelum akhirnya petugas dan masyarakat mengevakuasinya. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan diduga akibat mobil Avanza melaju ke lajur kanan. Sederalun Hurairah, atlet cabang bela diri Hapkido asal Aceh, berhasil mempersembahkan dua medali emas dalam kejuaraan dunia Hapkido di Junggu Community Center Seoul, Korea Selatan. Hurairah yang masih berusia 21 tahun adalah atlet yang bertarung dalam kejuaraan dunia bersama 15 atlet Hapkido lainnya dari seluruh Indonesia. Ketua Pengprof Hapkido Aceh, T. Irwan Johan mengatakan, Hurairah merupakan putra kelahiran aneg Aceh Besar. Ia bertarung dalam kategori lompatan tinggi dan lompatan jauh. Untuk dua kategori itu, Hurairah berhasil menjadi yang terbaik. Kejuaraan dunia Hapkido yang digelar World Hapkido Martial Arts Federation di Korea Selatan diikuti oleh 300 atlet Hapkido dari 20 negara dunia. Di partai final lompat tinggi, Hurairah mengalahkan atlet tuan rumah Korea Selatan, Kim Ji-sung, setelah melewati lompatan 180 cm. Sedangkan kategori lompatan jauh, Hurairah juga mengalahkan atlet tuan rumah, Jun Min Bai, dengan jauh lompatan 380 cm. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 31 Juli 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com